Mohon ditemanin dari teman-teman ABM. Harus. Kalau akhir sebuah cerita tak nyanyikan saya mau teman yang banyak iya. di sini. Tapi ini ada teman dari India. Dari India? Dari India. Wow. Bapak. Apa Awi yang satu ini anak buah dari India ya, Pak? Iya. Oh. Tumbare mere jahe. Akhir sebuah cerita. New. Sebuah Fala. Semamu, kamu like you untuk takdir ini ku analisis sungguhnya diriku ini teramat sayang padamu cantik That's it. Pak Lilin. Iya. Jujur saja pada malam hari ini Abah Awi dermawan banget lah, ya. Karena beliau terkenal jadi seorang yang sangat sosial sekali. Iya. Karena asetnya bukan hanya miliatan, triliun. Ini aset dari Abah Awi. Mm -mm. Yeah. Bos batu bara, Betul Mas yeah. Bambang. Yeah. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya Bawi khususnya ya. Yeah. Mendoakan Abawi rezekinya semakin nambah-nambah-nambah-nambah dan Amin amin amin. Oke Mas Bambang Baik. sudah cukup ya. Yeah. Oke. Okay. <laughs> Mbak Lirin uh -uh. Abahawi sejak tadi siang selalu <gitu> bergabung dengan teman-teman Nyoba -teman Labar ya. Ini, ini. Dari keluarga besar HBM